Assalamualaikum saudarln. Berita Malam Edisi Hari ini, Minggu 10 September 2017 dibacakan Ardiansyah. Korban penculikan masih diamankan di Polres Bireuen. 143 dari 164 paspor calon jemaah umrah travel Azizi dikembalikan. Abrasi sungai di Mutiara Timur Pidi semakin mengganas. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takegon, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Garlun korban penculikan bernama Harmaili, 30 tahun warga desa Bungo, kecamatan Perdada Biren hingga kemarin masih diamankan di Polres untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, mertua korban dari istri pertama yang telah diceraikan sedang dimintai keterangan di Mapolres Biren. Informasi ini disampaikan Kapolres Biren, AKB Riza Yulianto SH, menyangkut perkembangan kasus tersebut. Kapolres menambahkan saat ini tim sedang melakukan evaluasi dari berbagai keterangan saksi menyangkut siapa pelaku dan tim pemburu terus melakukan tugasnya mencari pelaku yang diperkirakan telah meninggalkan Biren. Sudah diun sebanyak 143 dari 164 calon jemaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan Azizi di Aceh Barat dan Kabupaten Sekitar meminta paspor mereka dikembalikan. Hamdani dari Yara, selaku kuasa hukum calon jamaah umrah, akan terus mendampingi korban dalam kasus dugaan penipuan calon jamaah umrah. Selain uang yang bervariasi 16 hingga 22 juta per orang, yang menjadi korban paspor yang diurus oleh calon umrah diminta menyerahkan waktu itu. Hamdani mengaku jumlah paspor yang diserahkan awalnya sebanyak 164 buah kepada pihak Azizitur dan Travel serta Umrah Service Perwakilan Melabu. Koordinator Yara menyatakan jumlah calon umrah yang menjadi korban kasus penipuan sejauh ini yang telah diperiksa atau di BAP sebanyak 14 orang dari 37 orang yang membuat laporan. Terlun <SILENCIO> abrasi Sungai Adan di Kecamatan Mutiara Timur Pidi semakin mengganas dan mengancam keberadaan rumah penduduk di sepanjang daerah aliran sungai. Tidak hanya itu, keberadaan Jembatan gantung di wilayah tersebut dilaporkan terancam di gerus arus sehingga dikhawatirkan dapat amblas ke sungai. Menurut toko masyarakat setempat Tengku Maimun, ia juga telah pernah mengusulkan untuk mengatasi abrasi itu hingga saat ini belum disikapi. Menurutnya kawasan tersebut perlu dibangun tebing pengaman maupun bronjong untuk menghindari abrasi meluas. Darlun hujan yang disertai angin kencang melanda perairan Aceh Barat sudah dua hari terakhir. Akibatnya pelayaran kapal motor penyeberangan Teluk Sinabang dari Simelu tujuan melabu Aceh Barat Sabtu Suri kemarin dibatalkan. Kepala Angkutan Sungai dan Danau Perwakilan Melabuh Des Rizal kepada Seram FM mengatakan kapal feri pada minggu pagi tidak merapat ke pelabuhan sama Aceh Barat karena faktor cuaca. Sementara pelayaran dialihkan ke pelabuhan Labuan Haji Aceh Selatan hal ini dikarenakan tingginya gelombang laut dan dipastikan kapal akan kembali berlayar ke Melabuh Selasa pekan ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk ketiga kalinya kembali meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Aceh atas prestasi laporan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga penghargaan WTP ini dilangsungkan pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh tahun anggaran 2016 Jumat Siang yang berlangsung di Gedung BPKRI Perwakilan Aceh. Ketiga torehan opini WTP tersebut masing-masing dicapai LHP atas LKP di tahun anggaran 2016, 2015, dan 2008. Ini berarti saat masa kepemimpinan Ayub Abbas, H. Said Mulyadi, dua kali dan satu kali masa kepemimpinan Dr. Andes H. M. Gadi Salam, H. Yusuf Ibrahim. <tik> Darlun pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat menyatakan segera akan melimpahkan Kairu Zami, mantan pejabat pelaksana teknis Pemkap Aceh Barat dalam kasus dugaan korupsi dana ganti penayah tanah untuk kampus Universitas Teku Umar tahun 2014. Kasih pidana khusus Kejari Aceh Barat, Fahrul Rozi S.H. menjawab seram FM mengatakan, setelah rampung berkasnya akan langsung dilimpahkan tersangka dan barang bukti yang direncanakan dalam pekan ini untuk selanjutnya proses persindangan akan digelar di PN PNTP Korbanda Aceh. Demikian juga dengan tersangka yang sejauh ini masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Melabu. Seperti diberitakan Sudarlun, Kairuzami, mantan PPTK Pemkap yang saat ini menjabat Kepala Subbagian Pertanahan pada bagian Pemerintahan Serda Kap Aceh Barat, ditahan ke jari Aceh Barat mulai 23 Agustus 2017 setelah dilimpahkan Polres Aceh Barat. Darlun Direktur Eksekutif Koalisi NGU HAM Aceh Zulfiqar Muhammad kepada Seram FM menyatakan bahwa jika saat konflik pemasukan senjata api ke Aceh dari luar untuk kebutuhan perang, kini berubah fungsi untuk kepentingan bisnis sabu-sabu. Menurutnya, maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang terjadi selama ini juga diiringi dengan banyaknya penggunaan senpi secara ilegal. Hal ini terdeteksi setiap kali ada penangkapan bandar atau pengedar sabu, juga ditemukan senjata api dengan berbagai jenis. Pernyataan tersebut disampaikan berkenaan dengan penangkapan seorang pria berinisial G.A.I., 35 tahun warga Tanah Luas Aceh Utara, oleh Satuan Narkoba dan Reskrim Polres Aceh Utara karena diduga memiliki narkoba. Dalam pengembangan pemeriksaan, ternyata pria tersebut mengakui memiliki dua senpi jenis pistol. Senpi yang dimiliki secara ilegal oleh Jai adalah jenis FM Col Mk Serius 6 kaliber 9mm, Archonson Syracuse, buatan Amerika Serikat, dan revolver dengan nomor registrasi 796117.